Buat kalian semua yang bingung mau, mau naro mantan gimana ya. Mantan sekarang udah ada kuburannya. Sakura Record Surabaya. Jitu nada. Lama sudah kau pergi. Meninggalkan diriku ini. Kau putuskanku tanpa ku tahu apa salah ku. But I don't Are, Surabaya, szraba a